Mitra bisnis dalam tulisan di website koran internet yang bertajuk Nasionalisme Ekonomi versus Rendement Modal, Kwi Kiyangi mengulas, ekonomi liberal yang dianut pemerintah memang membuka peluang bagi masuknya arus modal asing ke dalam negeri. Namun, sistem lalu lintas devisa kita yang begitu bebas dan terbuka, membuat modal asing begitu mudah keluar lagi dari dalam negeri, tanpa memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Seperti apa lanjutan analisis Quickian Gi atas masalah ini? Segera kita temui Quickian Gi. Pak Quick, bapak telah mengungkapkan pandangan bapak atas dampak negatif dari liberalisasi ekonomi bagi rakyat negeri ini. Lantas apakah segenap elemen bangsa memang butuh penyadaran atas kondisi ini, Pak? Memang sangat butuh, bukan? Yang yang harus dilakukan di Indonesia tak sedapruk banyaknya, nggak kira-kira. Keluhan ada di mana-mana, setiap seminar membahas. Pengenalan masalah sudah cukup, tetapi ketika rakyat elit-elit ini dihadapkan, dikecepet di, di dua. Elit ini dihadapkan pada budak telinga yang budak dari yang berkuasa, dan mereka dihadapkan pada rakyat yang ingin mereka timpela. Rakyatnya enggak mengerti. Ya, akibatnya ya seperti ini. Jadi dia teriak-teriak sendiri aja. Jadi seharusnya rakyatlah yang memiliki kesadaran sendiri demi masa depan bangsa kita juga, ya Pak Kwik. Iya, rakyatnya telapot tidak terdidik untuk memahami Kalau rakyatnya memahami, cukup terdidik, nggak perlu elit Mereka udah berontak, udah lama berontak, sudah revolusi besar kan? Nah menurut Bapak, apakah elit kita memang terlalu pintar untuk meninabobokan rakyat Dengan mengenyangkan perut mereka Pak Kwi? Iya, iya betul, kenyangnya, iya kenyang yang di kota aja Yang bisa bikin ulara, tapi yang di desa Sampai mati kelaparan kan nggak ada yang tahu Itu dibiarkan Kejam lah sebetulnya. Sangat kejam ya. Lantas apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini Pak Gwik? Ya mesti ada elit. Mesti ada elit yang bukan hanya ngomong. Tetapi terus mengadakan perubahan. Mengadakan perubahannya ya mati-matian. Ya ya revolusi saya kira. Tentunya bukan revolusi berdarah ya Pak Gwik? Ya tidak. Tidak perlu berdarah kan banyak cara. Ya misalnya tentaranya ya mesti, mesti tidak konstitusional. Oleh karena yang konstitusional sudah rusak semua mau apa? Kalau tidak blek terus gimana? Jadi nggak berubah-berubah. Tentara kan bisa melakukan kudeta. Wah, bukankah dengan kudeta justru akan memicu kegoncangan, Pak Kwi? Memang goncang, tapi kalau kekuasaan sudah di tangan, kira-kira 2-3 tahun lagi, kalau mereka memerintahnya bagus, juga orang lupa menjadi dipuji kembali. itu. Demikian, Kwi Kiangi. Saya Dinda Natasha.